Mana taruh barang siapa yang terlanjur bernadar, karena tadi tidak tahu hukumnya, atau memang terkadang untuk mendorong semangatan. Anjuri Allah dalam rangka untuk mentaati Allah, nadar untuk solat, nadar untuk puasa, nadar untuk haji, nadar untuk sodako, nadar untuk infak, nadar untuk berbuat baik. Valyuti ibu maka hendaklah dia mentaati nadar tersebut dan dia mentaati Allah dengan nadarnya. Tunaikan. Ini pujian. Wa man dan barang siapa yang bernadar kata beliau an ya'si Allah dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Seperti tadi beli homer beli minuman keras, nazar pengin zina, nazar pengin sekian dan sekian, fala maka jangan engkau maksiati Allah. Abaikan nazarmu dan jangan ditunaikan. Ini termasuk daripada nadar yang cirik apa? Seandainya nadar tadi adalah diperuntukkan untuk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sifatnya ketuatan, kalau sifatnya ketuatan, toh so, maka tidak boleh ditunaikan. Dan hukum di dalam apa menempati nadar ini hukumnya wajib. Menempati nadar hukumnya wajib. Kalau dia tidak bisa, maka beralih kepada. Jendanya atau kafarohnya Yaitu dia puasa 3 hari berturut-turut Atau dia memberi makan 10 orang Fakir yang mengenyangkan Ini kafaroh nadar Atau sumpah Kala rahimahullahu ta'ala Minasyirki al-istia'adatubi gawidillah Bab yang berikutnya Termasuk daripada kesyirikan Minta tolong Minta perlindungan kepada selain Allah Minta perlindungan kepada misalkan Apa namanya Pujud <coughs> Desa. Ini terjadi, khusus misalkan di Jogja, ini kita saksikan di sana ketika terjadi musibah berantai yang gempanya, yang tsunami yang berbagai macam. Apa namanya musibah? Apa yang mereka naam yakini? Mereka meyakini bahwasannya ini adalah apa yang sudah dikabarkan oleh Sultan Hamangkubuwono katanya sehingga ketika terjadi musibah itu mereka bukannya ke masjid mereka mendatangi apa kerajaannya atau mendatangi apa nama tempat-tempat kerama tersebut apa untuk berlindung diri ya dia sangka ya apa yang mereka yakini dari tetua atau penguasa tanah tersebut adalah itu tadi tetua mereka apa raja mereka Ini kalau kita tanyakan masing-masing penduduk Khususnya yang generasi tua Orang-orang Jogja mereka akan mengatakan seperti itu Gempa ini sudah dikabarkan dulu oleh Sultan Hamangkubono Kupono Kesekian ya, Kalau kita ingin selamat maka datang Kalau dalam musibah ke rumahnya Maka sebagian mereka macam-macam Dalam menanggapi musibah dari Allah ini Sebagian mereka mengalungkan janur, janur kuning Sebagian mereka mencari bambu kuning Kemudian diikatkan di tangan ya, Untuk tolak balak Siapa yang perintah sultanah hamang yang perintah. Ini Pak, ini akidah dari mana? Ya, akidah-akidah yang ditanamkan oleh para kuhan, para dukun. Apa hubungannya apa musibah apa hubungannya gempa dengan apa namanya? bambu? Apa hubungannya gempa dengan janur kuning? Ya, enggak ada hubungannya. Seberapa banyak pun kita tanam janur kuning di rumah, kalau gempa-gempa hancur-hancur. Enggak ada hubungannya. Baik, maka di sini kita luruskan akidah kaum muslimin bahwasanya meminta perlindungan kepada Allah itu hukumnya syirik. Bisa mengukurkan keislaman dia. Beliau mengatakan waqaulullahi ta'ala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu menceritakan keadaan manusia. Wa annahu kana rijalun min al dan sungguhnya dulu ada orang laki-laki apa namanya sekumpulan kaum dari manusia. Ya Auzu Nabi Rijalin jinni. Mereka meminta perlindungan dari kelompok-kelompok jin. Fazadu humrohaq maka tidaklah jin tadi menambahkan kepada sekelompok laki-laki ini kecuali bertambah kesengsaraannya. Ya, jadi kalau kita datang ke dukun sudah sengsara dibikin sengsara. Ya sudah anggota keluarga kita terkena musibah ditambah lagi dipencet musibahnya. Kamu harus mencari kambing yang semuanya putih, buntutnya hitam. Mau cari kemana? Ya kalau tidak maka bayar mahar, maharnya saja sekian juta. Ya kalau tidak cari ayam yang semuanya hitam, ya buntutnya putih satu bulunya yang putih, nggak akan dapet. Ya, sudah apa namanya? pengennya berniat mencari pelindungan dari rasa sakit, ternyata malah dimasukkan ke dalam kejelekan yang lebih parah daripada itu dan ini kerjaannya para kuhan, karena kuhan adalah bala tentaranya iblis para dukun ini bala tentaranya iblis jadi jangan sampai diri kita terjatuh ke dalam perkara ini, cukup Allah SWT sebagai penolong kita dan orang-orang yang berilmu sebagai tempat kembali kita, bagaimana saya punya masalah apa hukumnya dalam Islam, bagaimana tuntunan Islam ya Dan meyakini ya, Hal itu akan bisa menyelesaikan masalah Jangan sampai kita datang kepada orang-orang yang Agamanya saja tidak tahu cara sholatnya tidak benar Dukun tidak pernah sholat ya? Mungkin wujudnya saja tidak betul Kita tanya, kita tanyai dan kita ziarai Apa istimewanya mereka Kecuali kalau dia seorang yang Masya Allah agamanya bagus ilmu agamanya bagus. Kita datangin dalam rangka bukan karena kita minta sesuatu tapi kita minta ilmunya. Bagaimana caranya ini? Bagaimana hukumnya ini? Oh iya. Ternyata ada orang-orang terdahulu yang demikian dikisahkan pula dalam Al-Qur'an. Ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia mendatangi sekelompok laki-laki dari kalangan jin. Jadi musuhnya kita ya, itu bukan jin. Jin itu bukan musuh kita. Setan bukan dalam artian bukan sesuatu yang membahayakan kita. Justru kita ya jadikan mereka sebagai musuh. Bukan kita takuti. Ya setan kalau kita takut itu malah senang. Ya setan kalau kita takut itu malah senang. Jadi yang menghantui kita itu bukan hantu-hantu dari jenis setan dan dari jenis apa? Dari jenis jin, tetapi yang menghantui kita adalah maksiat dan dosa kita. Setan enggak ada, pocong itu enggak ada, hantu enggak ada, semua itu jilmaan dari jin. Ya. Oih, jadi setan kita itu bukan setan dari Jin, tapi setan kita itu maksiat. Setan kita adalah maksiat. Kapan kita maksiat, kita berarti sudah kalah dan terganggu oleh setan. Ada pun setan yang mungkin kalau dulu ya kita masih kecil ditakut-takuti wah nanti ada genderuwo, nanti ada kepala jalan sendiri. Kalau ada sekarang tangkap kepalanya. Ya tangkap, nggak usah takut. Itu hanya sekedar film, kalaupun iya. Apa dari sini ya sampai tua ini pernah diperlihatkan jin, bentuk jin. Bentuk setan-setan itu nggak punya bentuk. Ya mereka bisa melihat kita, kita nggak bisa bilang mereka. Oh, jadi jangan takut dengan apa namanya, karena biasanya orang itu takut karena mungkin ada bayangan, mungkin karena sering melihat film jadi korban film ada stiker tersangkut waduh ingat yang diingat tuh film wah nanti ada putih-putih berambut padahal itu yang dilihat film tadi kenyataannya belum tentu ada karena sering melihat film jadi ketika waduh Pak klip keadaan tuh plastik waduh dia langsung teringat ketika dia ngelihat film wah ini kayaknya kepala jalan sendiri padahal yang dia lihat tadi bayangannya di film tadi nah, ini makanya karena itu banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jadilah umar Umar itu kalau berjalan setan minggir ini umat. Jangan justru kita pengen berjalan dan kita yang minggir. Ya, kalau kita benar kita yang berjalan, setan yang minggir. Bukan kita malah minggir menghindari mereka. Ya, maka tanamkan kepada anak-anak kita setan itu tidak ada. Maksudnya apa? Jangan sampai anak kita takut kepada. Ya, seperti ini, takutnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar. Dan kita tanamkan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan kepada makhluk-makhluk seperti ini, karena mereka juga ciptaan manusia. Kalau kita takut kepada mereka, kita minta tolong saja kita disangsarakan, apalagi kita takut kepada mereka tambah disangsarakan. <coughs> Anhaulah binti Hakim, seorang wanita. Haulah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau. Qalat bila berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi bersabda, man nazal man -jinan. barang siapa yang turun pada sebuah tempat nah ini doanya kaum muslimin terkadang memang ya terkadang kita ndak menafikan rumah yang ndak pernah dihuni itu memang dihuni oleh setan ya tetapi bukan hantu berkentayangan bukan arwah kentayangan nggak ada arwah kentayangan kalau ada arwah kentayangan betapa enaknya nanti ya sudah kita maksiat sudah maksiat jadi rampok jadi zina mencuri Ya ketika pengen mati jangan mati dulu kita bunuh diri karena arwah kita gentayangan nggak akan diadab dikubur. Sedangkan apa orang yang dikubur nanti akan diadab dikuburnya lah. Kalau arwah kita gentayangan enak bisa terbang kesana terbang kesini hinggap di pohon. Ya, padahal dia tukang makzian sudah mati masih apa enak ya bisa ngelihat apa namanya apa yang dia inginkan masuk ke hotel tidur di hotel yang nggak punya mobil bisa langsung nyetir mobil sendiri. Tidak ada arwah kentayangan Orang itu kalau sudah mati-mati Arwahnya dipegang oleh Allah Bertanggung jawab apa yang dia Taib Lakukan di dunia ini Tidak ada istilah simalis jembatan ancol ya, Ini istilah-istilahnya para kathabun Orang-orang pendusta ya, Kemudian apa gendru Di pohon itu ada penunggunya Kalau malam muncul ya, Bunga api nah Ini termasuk apa nama cerita-cerita dongeng dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab kebenaran cerita tersebut Hanya untuk menakut-nakuti Maka di sini apa namanya Diajarkan kepada kita sebuah pelajaran yang sangat mulia Dari Nabi SAW mengatakan Barang siapa yang singgah pada sebuah tempat Yang belum pernah dia huni Atau dia beli rumah yang tidak dihuni sekian tahun Dan Kalau mungkin kita ini orang awam Mungkin akan mendatangkan di situ setiap hari Yasinan, Sesajen, Bah, Tolong apa nang sekian jangan ganggu rumah ini tiap hari mungkin keluarkan nasi tumpang nasi ini nasi itu tanya ke juru kuncinya kamu harusnya boleh kambing di boleh camping kamu besok harusnya boleh sapi sama sapi habis-habisan tetapi rasul mengatakan apa barang siapa yang turun dan singgah pada sebuah tempat baik itu dihuni oleh manusia atau tidak maka dan dia mengatakan apa faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma zikir yang sangat ampuh dan sakti. Kalau kita mau bahasa bahasanya dukun ya, ya padahal kita nggak bisa kiaskan dikir dengan lafadznya dukun. Tapi pak dikir ini ampuh dan sakti. Ini menggunakan bahasa mereka. Ya dikir yang sangat dianjurkan dan akan bisa melindungi orang tersebut sampai datangnya dia, sampai dia pergi dari rumah, dari tempat itu. Apa artinya Aku lebih Aku pelindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejalaikan apa yang Allah ciptakan. Lam yadurruhu syai'un, tidak akan membahayakan orang tersebut hatta yarhal min manzilih dari sampai dia pergi dari tempat tadi. Demikian juga kalau kita tadi beli rumah yang misalkan syukur-syukur ya ada tanah yang luas, tanah ini angker dijual murah. Nah, ini tawarkan ke kita nanti kita bikin coupling ya, masuk ke dalam sana, dalam-dalam sana yang mungkin desa-desa yang mungkin belum terjamah, ada mungkin suatu penduduk yang menganggap ada tanah angker. Hanya jika kita beli. Baik, cukup seorang Muslim diajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubika limatillahi ta'matimin sharimakholak. Ini zikir yang sangat pendek. A'udzubika limatillahi ta'matimin sharimakholak. Atau kalau kita tidak hafal cukup membaca falak tiga kali, anas tiga kali, Bismillah. Ini termasuk doa perlindungan. Taawud, ya, taawudat. Ya, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kecelakaan-kecelakaan makhluknya nya ini termasuk daripada bab yang berikutnya bahwasanya meminta tolong pada perkara yang tidak mampu kecuali Allah dia minta tolong kepada Allah maka itu termasuk daripada kesyirikan yang diharamkan dalam dinul Islam dalam agama agama Islam wallahu taala alam bisawab.